mana mana itu kemana kedukun uh, jangan kalau kedukun bukan oke pernah pergi dokter tapi dia nggak sanggup dia nggak mau nerusin gitu baru sampai ronsen pas dia bersih dia nggak mau kenapa nggak mau takut katanya takut kenapa cek kayak dokter ketanya iya jadi kedokteran dia nggak mau nih ceritanya Ya sebenarnya gak boleh seperti itu Ya gak boleh sebenarnya. Cuma referensi saya Saya anjurkan ke dokter Dengan tidak meninggalkan Bahwa Mbak Yuli ya. Mbak Yuli Tetap memohon petunjuk Dan jalan pada Allah Ta'ala Agar bagaimana caranya Bisa e, benjolan dalam di payudara kanan itu Bisa tersembuhkan oleh Allah Itu jelas Nah persoalannya sekarang adalah kenapa benjolan itu muncul. Pak Yuli, benjolan ini biasanya muncul karena satu, kejengkelan Mbak Yuli yang disimpan kepada salah satu orang tuanya. Ada enggak? Mau Bapak sama? Mungkin ada kali. Ya, cuman apanya? Apanya juga belum tahu. Alhamdulillah ya. tahu gitu. Tahu. Ya. Sering enggak jengkel sama Ibu? Kelihatan gitu. Lho. Oh, iya. Kadang-kadang ya, ya. kalau cuman marah-marah aja gitu. Marah di mana? Marah-marah yang enggak itulah, apa, namanya orang tua kan ya Anak-anak e -e -e. kawan Dimarahin -marah. si sama orang tua Terus Mbak Yuli jenggar juga Bukan yang enggak terima, maksudnya Enggak terima Enggak perlu marah-marah Enggak -marah. perlu marah-marah Itu biasanya begitu siapa yang sering marah-marah? Kenapa -marah? hmm? apa Ibu? Ya itu sibuk Ibu hmm. ya, jadi Mbak Yuli pengennya kalau memanya ada salah gitu Jangan marah-marah itu maksudnya ya Jadi dibilangin baik-baik aja insya Allah bisa gitu ya Nah Mbak Yuli Karena sudah memahami Bahwa benconan di payudara ini Sebenarnya berhubungan dengan Kecingkelan yang tersimpan Paham ya maksudnya ya Jadi marahnya itu tersimpan Di dalam hati Mbak Yuli Kepada salah satu orang tua Mbak Yuli bisa aja memang Ibu bisa Mudah-mudahan ini nanti semakin lama semakin mengecil Rasanya gak enak gak rasanya gak enak sakit panas sakit panas gitu keluar cairan oh ke udah keluar cairan oh ya ya ya Yaudah, noto, ya ya udah saya mau tanya Mbak Yuli hmm. ini saya ajak ikrur tapi Mbak Yuli serius ya iya hmm. satu serius gak Mbak Yuli benar-benar memohon kesembuhan ini pada Allah serius serius yang kedua kalaupun nanti Mbak Yuli dinasihatin Ibu hmm nasihatnya baik dengan kata-kata yang baik maupun dalam bentuk ibu lupa. Namanya lupa itu kan wajar ya. Bayuli rido enggak menerima orang nasihat ini? Rida ya. Belajar rido. Lillahi taala, lillahi taala. Mau dinasihati benar ya. Oke. Sekarang saya tanya serius dijawab Bayuli, saya mohon dengan serius meminta maaf pada ibu kemudian pada juga Bapak mudah-mudahan Allah dari itu untuk mengampuni kekeliruan Mbak Yuli sehingga orang memberikan kesembuhan pada Mbak Yuli Pak, maafin kakak kalau kami ini salah membuat Mama Cengka kalau kecacai saya maafin juga Mama ya saya maafin juga saya maafin juga dibikin Bapak Cengka Maaf, dia masih lemah. Ada sesuatu, ya, kesehatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ridho. Yang tadi tumornya atau payudaranya nyeri, panas. Sekarang gimana rasanya? Tidak ada. Tidak ada. Kan? Benar? Oh, Alhamdulillah. Bayuli, Istifar, saya bantu untuk doa. Istifar, ya, ang ya. Dimulai bayi. apa minum? Cukup ya. Gimana sekarang? Pianakan? Ya. Enak? Benar rasanya. Karena enggak ada nyeri, enggak ada sakit, enggak ada panas, enggak ada tadi. Oh ya, alhamdulillah. Ya, sabar ya. alhamdulillah. Iya. Cukup sering apa itu? Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin baru saja kita saksikan sebuah fiti dan mudah-mudahan itu tidak sekedar fiti tapi juga bisa memberikan banyak pelajaran bagi kita semua karena bagaimanapun diutusnya seorang Rasulullah SAW ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak setiap manusia berkenaan dengan itu dan tema kita kali ini para pemirsa dimanapun anda berada yaitu tentang zhalim ustad yeah. nah tadi di segmen pertama kita sudah membahas Zolim dalam skala mikro mm -hmm. Dalam skala Yang kecil ya Ustadz, keluarga Nah, tapi bagaimanapun Skala mikro ini kan membangun Skala yang besar Ustadz Baik dalam lingkungan masyarakat Bernegara, bahkan secara Internasional kan diawali dari Keluarga mm -hmm. Nah, apa dampak yang akan terjadi Kepada setiap individu Ustadz Seandainya saja Eee eh, Kezoliman itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya Sehingga hmm. dia tidak uh, lagi mampu merasakan Apa itu zolim, yeah. apa itu bukan zolim Iya so. yeah, paling tidak sama seperti tadi ya Futi yang kita lihat tadi Sebenarnya seorang anak kalau diberi nasihat pada ibu Ini minta maaf ya saya Atau diberi nasihat sama orang tua ini si anak itu harusnya memang benar-benar Mau mendengarkan mm -hmm. Tapi kadang-kadang kita sendiri Sebagai se seorang Hamba Allah yang masih banyak lupa Kadang orang tuanya ngasih nasihat dengan agak keras Tapi anaknya Juga sama, akhirnya tidak mau kalau momennya diberi nasihat itu dengan agak keras Sehingga ada kemarahan, kejengkelan sebenarnya Nah hmm. ini padahal ini di, diceritakan dalam Al-Quran Bahwa yang seperti itu dilarang bagi seorang anak Untuk melawan dalam bentuk walaupun itu hati istilahnya Melawan uh, orang tua Nah Allah memberikan gambarannya seperti itu Jadi munculnya uh, tumor yang dengan sakit Kemudian keluar cairan Itu salah satu Itu ya. salah satu dari puluhan bahkan ratusan penyakit yang ada dalam tubuh itu sebenarnya itu dari perbuatan-perbuatan doa kita sendiri. Nah inilah sebenarnya acara kita bengkel hati ini sebenarnya mengajak kalau bisa kita itu jangan sampai Allah itu menurunkan peringatan kepada kita ya. atas kesalahan dosa-dosa kita. Makanya kita dari acara bengkel hati ini kita belajar untuk menjadi seorang yang baik ya. di hadapan Allah dengan susah payah nggak apa-apa yang penting. Kita mau belajar lah Kan seperti ya. itu ya, ya. Nah mudah-mudahan seperti itu Sehingga nanti uh, Dalam keseharian kita Belajar kebaikan Yang ada hmm. dalam Al-Quran dan as Al sunnah hmm. Ini yang mencatat ini Senantiasa rokeb dan hafazah ya. Nah jadi Sehingga nantinya Yang kita dapatkan Itu adalah Kenikmatan dunia Atau kebahagiaan dunia Yang memang semuanya dari Allah Dan juga akhirat ya. Nah itu yang kita inginkan Baik. Terus ada satu pepatah Arab yang saya ingat Ustaz Manzolama zulima Barang siapa yang menzolimi orang lain Maka pada akhirnya nanti suatu saat Dia akan juga dizolimi oleh orang lain juga Ustaz Kan ada semacam hukum karma ya Mirip-mirip Mirip, mirip, ya. mirip ya. ada sunatullah Barang siapa yang menzolimi mm -hmm. Dia akan dizolimi mm -hmm. Apa ini sesuatu yang memang Harus menjadi pelajaran khusus bagi setiap kita atau bagaimana say? Iya, sebenarnya <coughs> tadi itu memang berhubungan dengan salah satu firman Allah taala dalam surat An-Nisa ayat 79 itu kan hmm. menceritakan ma asyabaka min hasanatin faminallah wa ma asyabaka min syai'atin faminasik. Yang artinya adalah apa saja nikmat yang kau peroleh itu ada dari sisi Allah. Ya. Dan apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri Nah kan begitu ya hmm. Sehingga pada waktu kita itu berbuat Tahun kemarin Tidak tahunya tahun sekarang kita dibalas Sunatullahnya seperti itu Karena sudah tertulis di dalam Al-Quran hmm. Jadi kalau misalnya kita pernah berbuat dolem Di hmm. tahun dulu atau dua tahun atau berapa tahun ya Saat ini kita akan menerima akibat Kalau kita tidak meminta ya. ampunan kepada Allah Ta'ala. Termasuk itu. Ditegurnya mungkin dengan dititipkan sakit itu, Ustaz. Salah satunya <laughs> kalau umpamanya tidak didalimi oleh orang lain, ditegurnya melalui sakit itu juga. Sama oh. aja. Tinggal pilih. Aja. <laughs> Tinggal pilih yang mana. Berarti kehadiran bengkel hati ini uh, mengajak setiap pemirsa atau jamaah hmm. untuk lebih membuka hati, mengikhlaskan diri melihat kekesalahan kita, usaha. iya evaluasi evaluasi diri. Karena selama ini kita itu kadang-kadang hanya diberi hanya sebegini aja langsung nanti masuk surga, sebegini lagi masuk surga, masuk surga, masuk surga, surga. Terus nerakanya kapan? <laughs> iya, iya. Walaupun kita tidak menginginkan, padahal di dalam Al-Quran itu kan ancaman-ancaman untuk kita itu juga banyak, sehingga pada waktu kita itu di, diberi uh, apa namanya, uh, dogma bahwa kita masuk surga dengan tanpa melalui neraka, itu kita sudah ada rasa bangga, ada rasa kadang-kadang tidak melihat bahwa kita sendiri itu sebenarnya sholat aja baru tahun kemarin atau 2 <tuh, tuh>, tahun iya, kemarin iya, iya. Nah, dosa kita itu banyak sekali dan yang banyak sekali itu kemana besok nah ini sebenarnya bengkel hati itu mengingatkan iya. bahwa kita dulu itu masih punya salah, gak usah dulu saat-saat ini aja kita tanya deh, ini kita mau tanya ya ibu-ibu saya mau tanya nih ada yang punya putra SD SMP ada? ada saya mau tanya Iya. Set. yang satu bulan ini enggak marahin sama anaknya siapa juga tangan. Enggak oh. ada pasti. Itu hmm. itu kalaupun ada keajaiban dunia. Iya. Ini sebenarnya jujur. Beliau semua di sini itu adalah pecinta acara Bengkel Hati. Betul enggak, Bu? Mencoba belajar untuk baik. Tapi ya, kok betul. ya susah ya, Bu ya? <laughs> Tapi mencoba di sini. Yang penting kan usaha. Ya, yang rasanya. yang penting usaha. Bener setengah mati usaha. Nah hmm. yang akhirnya nanti usaha inilah dengan niat karena Allah Allah akan memberikan hidayah Hidayah-hidayah Yang akhirnya itu melihat anak itu ber... seperti ini aset saya besok Nah seperti itu Baik Ustadz Ini semakin menarik saja tema zalim kita di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini Setelah ini para pemirsa dan jamaah kita akan meloncat kepada skala yang lebih besar nih Ustadz kalau tadi pribadi dan keluarga, hmm. nanti kita akan menyikapi dan uh, Ustadz Danu akan menanggapi kezoliman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jangan kemana-mana, karena bengkel hati bersama Ustadz Danu dan Daizaki akan... Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Pemirsa dimanapun anda berada bengkel hati kembali bersama Ustaz Danudanda Izaki dan Subhanallah uh, Ustaz yeah. ternyata tidak hanya dari Sulawesi tidak hanya dari Papua saudara-saudara kita yang di NTT juga ada acara menonton bersama bengkel hati Ustaz. Alhamdulillah mudah-mudahan mereka yang berada di NTT saudara-saudara kita. Uh, diberi kemudahan dalam setiap urusannya dan senantiasa dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Ustaz, mudah-mudahan ya. uh, tradisi nonton bersama Bengkel Hati ini juga bisa digelar di beberapa tempat lainnya ya? Iya, alhamdulillah ini saya juga ada berita uh, tadi juga saudara-saudara kita di Mesir Al Mujahidin Surabaya Perak ini juga nonton bersama nonton bersama. Iya, ya. jadi pada waktu kita tadi break untuk salat subuh beliau yang di sana juga sulat habis itu nonton lagi, nonton lagi. <laughs> jadi mudah-mudahan Saudara saudaraku yang adri masjid uh, mujahidin Perak surabaya mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dari allah taala amin aminarab alamin nah Ustaz yeah. ini sekarang uh, sebelum kita angkat tadi kita sudah janji akan membahas permasalahan yang sedang hangat-hangatnya yeah. tentang beberapa uh, sukarelawan yang dizolimi oleh mereka para kaum Israel tapi ya. sebelum itu kita terima telepon dulu, ini telepon dari Israel bukan ya halo assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum wah jangan-jangan relawan juga yang telepon ini putus baik, kita putus dulu ustad kita kembali ke tema kita tentang Zolim, nah ini ya. sudah masuk ke skala internasional nih, ustad. sebenarnya ya. Uh, sudah turun menurun Ketika kaum Israel ini Menzalimi uh, beberapa Negara-negara tetangganya Bahkan uh, Kaum Israel adalah satu kaum yang pada awalnya Memang tidak punya teritorial iya. Tidak punya daerah Jadi hajar kanan, mbat atas, mbat bawah Nah bagaimana Ustadz nih Kita sebagai muslim yang baik Menyikapi permasalahan ini Kan harus bijak Ustadz uh, iya. Memang yang harus kita sadari memang kita tak boleh gegabah ya. Yang pertama, bagaimana Allah menurunkan banyak sekali ayat-ayat itu untuk kita pelajari. Bagaimana kita mensikapi. Sekarang umpamanya kalau umpamanya ada orang berbuat dosa kepada kita sendiri, kita coba melihat salah satu firman Allah Taala. Wa idhalu tabahumul jahiluna qal salamah. Jadi di sini sudah diceritakan jika engkau disapa oleh orang jahil katakan dengan penuh keselamatan. Ini sudah perintah dari Allah Taala. Jadi kalau kita disapa oleh orang jahil, kita, orang jahil menyapa kita itu pasti tidak enak. Ya pasti tidak enak ini dai. Ya. Nah Allah itu menyuruh katakan dengan penuh keselamatan. Maksudnya itu kita tetap mendoakan ya Allah. Jadikanlah dia orang baik, selamatkan dia di dunianya atau di akhiratnya. Itu sudah cukup bawa kita sudah benar di hadapan Allah Taala. Ya. Nah persoalan doa kita nanti diolah oleh Allah Taala dari Ya Allah jadikan dia orang baik. Nah kalau mamanya doa kita dikabulkan, akhirnya Israel itu menjadi orang baik kan enggak pernah ber berbuat jahil. Ya, Malah dia nanti bisa ngasih sedekah <laughs> kita kan. Betul, betul. Itu satu hal, satu sisi. Tapi paling tidak ini kan bagi kita kita yang paham ya. Tapi banyak juga kita yang ikut sakit hati gitu loh. Hmm. Jadi kesakitan hati sehingga uh, dari saudara-saudara kita banyak yang mengecam, hmm. banyak yang nggak suka, banyak yang menghujat. Nah kalau hmm. kalau saya sih itu boleh-boleh aja asal kita sendiri tidak tidak terlalu marah gitu loh. Karena ada tugas-tugas kita di hadapan Allah yang yang yang lebih penting. Nah, bagi kita, bagi saya sendiri pribadi dan juga para jamaah ini mudah-mudahan ini doa saya, ini doa saya. Mudah-mudahan ada se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se tapi kalau memang itu sudah tidak bisa karena memang ini satu satu umat di dunia ini memang nakal sekali ini memang ya iya itu kalau boleh saya juga berdoa mudah-mudahan adalah salah seorang yang diizinkan oleh Allah taala dengan doanya atau dengan bagaimana dia itu bisa memporak-porandakan Israel nah, itu yang yang kalau memang negara enggak bisa udahlah kita cari ya. seseorang yang dia sendiri itu memang diizinkan oleh ya. Allah taala untuk menjadikan bagaimana sih dengan Baik. alamnya Israel itu di, di, diberikan sesuatu yang pas mm. bagi mereka, tidak untuk dihancurkan. Jadi menjadi peringatan agar dia kembali ke Baik. rel jalan Allah semuanya. Hanya seperti itu. Itu doa saya. Amin. Iya. Ini sepertinya TPI harus mengutus upin ipin ke sana. <toh> <toh> Atau yang kedua. Kayanya eh, kaum Israel ini harus ikut acara bengkel hati nih. Kalau perlu dia harus nyewa bus datang ke TPI, <gir> biar dia bisa belajar bagaimana memuliakan orang lain. <SILENCIO> iya benar. Uh, baik. Benar. Uh, para pemirsa, kita persilahkan kepada salah seorang jemaah untuk bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Nama dan tempatnya ya, mbak? Nama saya Naya, berasal dari Pematang Siantar, Medan, Sumatera Utara. Iya, silahkan yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz Danu. Waalaikumsalam warahmatullah. Wa saya ingin meminta solusi dari Ustaz Danu, keluhan saya kepala pusing sudah 6 tahun sesak nafas perut sesak badan rasanya nggak ada rasa udah hampir tujuh seperti itu kalau misalnya di luar saya suka cemas-cemas Oh di luar cemas iya kalau oh, di dalam sama juga ya, sama, ya. ini <tuk> yang mau saya tanyakan di luarnya luar apa dalamnya dalam apa ini gitu, ya? namanya cemas luar dalam <tuk> <tuk> <tuk> jadi bukan ditipu luar dalam bukan iya. ya cemas luar dalam I punya suami belum, mbak Naya. Belum. Pingin punya suami? Iya. Nah, semua juga Ustaz yang mau punya isteri. Iya. Ini saya tanya ini nih, Dai. Pengen nggak ini? Pengen? Pengen? Kaya Dai Ijakim, apa-apa? Ya, ya, ya, ya, ya. Pengen. Ih, atangan at antum ngapain begini-begini? Ya. Gelisah, bukan? Ini meja bundar Bu ya. <laughs> iya, mudah-mudahan baiknya gak Daizaki ya jeleknya yeah. kayak saya gak apa-apa <laughs> Mbak Naya kalau memang ada kepala yang sering pusing 6 tahun, pertanyaan kita ini biasanya kita bertanya nih ya, yeah. Daizaki, ya. sering gak Mbak Naya ngalamun, jujur iya yeah. apa yang dilamunin kok gak ngajak-ngajak siapa yang dilamunin apa yang dilamunin A atau siapa oh, siapa ya betul nggak kalau misalnya ada masalah saya pikirin sendiri gitu oh, oh. benar jadi tidak berbicara dengan teman tidak berbicara dengan orang tua maafin orang tuanya masih Sini. masih ya jadi banyak dipikir sendiri ngalamin sendiri bingung sendiri ya oh makanya cari jodoh biar ada apa namanya curhatnya gitu mana kan ya kan benar ya pengen bener? pengen ya? iya, kok oh, dihim aja sih nanti diaminin sama malaikat loh pengen punya suami yang baik pasti insya Allah ya sudah ada gambaran? belum belum baru lukisan saja Mbak <laughs> <laughs> Naya yang pertama, kalau itu kepala kemudian sesak, kemudian perut juga sakit itu urutan jadi Mbak Naya itu sendiri suka ngalamun Sesuatu masalah dilamunkan, dipikirin Yang tidak ada solusinya Dan itu tuh dari dulu, sejak lama Sehingga kalau ngalamun Orang itu mirip-mirip meditasi Jadi membuka istilahnya nah, Pada waktu otak kita kosong inilah Makhluk-makhluk Allah itu masuk terus masuk Dan itu jutaan, miliaran masuk terus Dari mulai kepala pusing, kemudian Kemudian sesa kemudian sakit perutnya itu rutanya. Tapi pusingnya setelah klempar batu kepalanya jadi. Eh. Oh. Kok klempar batu kenapa? Pernah ya, waktu waktu sekolah dulu. Uh -uh. Tapi kalau udah di-scan enggak apa-apa. Iya, kalau enggak apa-apa mah. Sampai sekarang pusing? Iya, pusing. Berarti pusing batunya apa? masih nempel di kepala kali. <laughs> kali ya, bisa jadi Bisa. bisa ya? Mbak, dia sini dong, Mbak kelempar batu, batunya segede apa coba, segini Sekepal. Nah, sekali terus jatuh atau sekali nempel gitu dijatuhin gak? ya langsung jatuh ah, langsung jatuh ya, tapi rasanya masih aja begitu iya, masih pusing masih pusing ya hmm. saya boleh tanya Mbak Naya ini saya ajak iklan sekalian biar nanti mudah-mudahan Mbak Naya diberi kesembuhan oleh Allah ya mau Mau. mau. ya Mbak Naya, maukah mulai pagi hari ini Mbak Naya belajar? Kalau ada masalah ceritakan pada orang-orang yang arif dan bijak. Mau? Mau. Kepada bapak atau ibu atau kepada teman yang dia secara agama dia baik, secara agama dia baik, ceritain aja, ceritain aja sambil mencari solusi. Insyaallah mau? Mau, Ustaz. Jangan melamun hanya sendiri, Diem apalagi ngelamunnya di bawah pohon kelapa, jangan mau. ya nanti batu segini enggak udah enggak ada kalau apa yang gede ya <guluh> bener jangan ya ini walaupun kita senyum senyum tapi ini serius mau mau dilahit Allah amin amin ya rabbal alamin amin ya rub kemudian <tuh> kalau memang ada masalah cobalah uh, uh, apa namanya uh, memohon habis sholat sunatajud tuh memohon pada Allah Taala bicarakan jadi bukan bicarakan kepada Allah jadi uh, berbicara istana ada sesuatu seperti ini Allah berikan saya jalan keluarnya hanya itu aja mohon berikan saya jalan keluarnya hanya itu Insya Allah mau mau benar benar Bilahe Taala Bilahe Taala Amin Ba di sini sama siapa sama ibu ibunya mana yang mana ibunya ibu. oh ini ibu, oh, ibu. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah Oke okay, Ba Naia yang mau saya tanyakan tadi pusingnya ada masih tadi kemarin Iya, masih pusing. Sekarang. Masih pusing kemarin tadi? Iya. Kayak kadang kayak gempa, kadang kayak berputar. Kayak gempa, <laughs> kayak berputar. -putar. Kayak apa? Oh, kayak gempa. Oh, gempa. Iya. Yeah. Sekarang gimana rasa pusingnya? Saat ini gimana coba dilihat begini udah mulai hilang? Sudah agak hilang pusingnya? Atau tinggal dikit atau memang kok enggak pusing ya gitu? Masih pusing? Masih pusing. Masih kayak seperti biasanya atau berkurang seperti biasanya? Kalau ngelihat uang pusing enggak sih? Jantungan aja gitu terus. Kenapa? Jantungan terus. Jantungan terus gimana maksudnya? Deg-dekan ya? Iya, terus aja kayak gitu. Iya, deg-dekannya itu karena rasa khawatir. Kayaknya saking banyaknya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Mbak Nayah. Kemudian rasa khawatir Mbak Naya itu juga tinggi, mereka itu juga ada sebagian menempati pada jantung, sehingga mereka itu akan memompa jantung berlebih sebenarnya. Nah, kalau Mbak Naya tadi ikhlas itu benar serius karena Allah Taala tidak mau melamun lagi, mamanya ya, Insya Allah mau. Kemudian satu hal lagi, kalaupun ada makhluk di dalam tubuh Mbak Naya, maukah makhluk ini keluar karena Allah? Tapi Mbak Naya benar-benar jangan melamun lagi mau. Iya mau. Ikhlas kan Allah. Ikhlas ya? ya Kalau makhluknya itu Isinya cowok-cowok ganteng Mau gak dikeluarin Mau dikeluarin Mau dikeluarin ya Hebat Hebat, Hebat. Padahal susah nyari cowok ganteng <laughs> Bener loh susah loh mbak Mau ya tapi ya Iya mau ikhlas ikhlas ya, karena ini. itu nanti akan mempengaruhi uh, iman Mbak Naya, mempengaruhi ketakuan Mbak Naya pada Allah tahu. Mau ya. Mawu. Illahi Taala, Illahit Taala. Amin. Mudah-mudahan Allah berkenan mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada dalam tubuh Mbak Naya, amin, ya. Allah. sehingga Mbak Naya bisa sembuh karena Allah. Amin, amin, jarabalaamin. Coba sekarang pusingnya gimana? Jantungan Aduh, Saya tanya pusingnya jantungan aja, pusingnya, <laughs> pusingnya dulu ya, nggak? Masih pusing. Masih pusing? Iya. Wah ini memang belum serius kayaknya ini. Belum serius, belum ya. serius. Nanti difikirin benar, santai, tenang, serius. Hmm. Kemudian khawatirnya belajar untuk dihilangkan. Karena kalau khawatir Mbak Naya itu khawatirnya apa Itu harus di, dihindarkan Karena ada salah satu cerita Di dalam surat Al-A'raf bahwa Khawatir ini adalah salah satu sifatnya Setan Dan memang kita harus keluar dari sana Nah kalau khawatir ini Terus menerus memang di dalam firman tersebut Itu di, di Kita diminta untuk meminta Ampun kepada Allah Ta'ala Dan itu insya Allah benar Makanya Mbak Naya benar-benar rasa khawatir Jangan terlalu kuat Karena khawatir ini adalah salah satu jalan menuju tidak ikhlas Jalan menuju tidak ikhlas Jadi memang harus kita keluarkan iya. Dan kita yakini bahwa uh, Semuanya ini terjadi karena Allah Hanya itu, Jangan usah khawatir iya. Nanti kan degupnya jantung ini nanti akan berkurang Karena ini sudah banyak, sudah 6 tahun Masa 6 tahun langsung hilang Langsung ya, Kan kan gantian dari sini gitu ya Mohon doanya Ustaz Insya Allah Nanti kita doa sama-sama Mbak Ayah ya. Ya, Alhamdulillah. Makasih. Mudah-mudahan sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enam tahun Ustaz ya, pusing, ya. e pusing. Mudah-mudahan uh, ini menjadi satu hikmah untuk kita semua, bahawa uh, mungkin bisa jadi adalah kemuliaan akhlak kita yang jangan, uh, sangat jarang untuk kita evaluasi. Nah inilah satu kesempatan, jangan kemana-mana, pemirsa, bengkel hati dimanapun anda berada, para jamaah di Masjid Anida, Ustadz Danu dan Daizaki akan kembali sesaat lagi. Alamin, atas segala anugerah yang telah dititipkan kepada setiap kita semenjak lahir sampai detik ini. Ain shakar tumla aziz dan nakumuala inkafar tum inna adabi la Kalau bukan karena nikmat Allah, apalah arti kita seorang hamba Allah yang tidak ada daya dan upaya kecuali karena kekuatan Allah. Baik untuk berikutnya kita terima satu lain telefon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Hello, Ya, dengan ibu siapa? Ya, ibu Ida. Ibu siapa bu? Ya. Bu Ika. Ibu Ika. Ika. Ibu siapa? Ika. Ika. Iya. Oh Ibu Ika. Ya Ibu Ika di mana Bu Ika? Di kebun jeruk. Kebun buntut? Kebun jeruk. Oh kebun jeruk. Aduh Ustad, ya, kenapa pendengaran saya belum normal lagi? lagi? Eh, ya namanya pas masih pagi wajar lah. Iya. Hmm. Baik uh, Bunda, saya mengira Bunda atau Mbak ya? Mbak aja deh oh, Baik, ini biasanya Ustaz Danu yang nanya nih Sekarang saya e, Mbak sudah menikah atau belum? Sudah dua anak Ustaz puas gak Ustaz? Eh? Puas gak Ustaz? Eh. <laughs> baik, silakan Ustaz, silakan eh. <laughs> Baik, bunda Iya, silakan bunda Iya, ini bostad, assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Eh, kasih saya bostad yang diri. Ya itu sudah 7 bulan ini enggak bisa jalan. Bengkak di pinggulnya. Di ngampot. Ya, itu waktu umur 4 tahun itu saya pernah jatuh. Sampai 7 bulan kemarin masih bisa jalan, nah sekarang enggak bisa jalan gitu. Baru diketahui itu kemarin hmm. katanya tulangnya itu geser. Eh hmm. Oh, jelas gak Ustaz? Jelas jelas, jelas, jelas jelas ya uh -uh. Alhamdulillah Iya Ibu Ika Insya Allah saya paham Kalau tadi lututnya sakit Ya sebelah kiri Kalau saya tidak salah Kemudian uh, Kalau memang pernah jatuh Dan tulangnya geser Nah Sebenarnya Harus Kalau Ibu Suemba eh, eh apa tadi ya Mbak Mbak, mbak ya aja. Kalau Kalau Uh, Mbak bisa Ini uh, mengetahui tulangnya geser Minta Ini deh Ke dokter dulu deh Jadi geser tulangnya digeser dulu Biar nanti tepat Setelah tepat Nanti baru kita sembuhkan Eh bukan kita sembuhkan Kita ajak diskusi lagi yeah. Tapi sebelum uh, Sebelum ke dokter Saya akan menitipkan Nasihat pada Mbak kalau memang lututnya itu sakit Apalagi jatuh kemudian kegeser Pertanyaan saya yang berhubungan dengan lutut Ini adalah e, Mbak apakah termasuk kalau di dalam keluarga itu Agak kurang luwes di dalam keluarga Jadi kalau keluarga itu ada diskusi seperti ini Mbak itu yang agak beda Agak kesana, agak kemari dan agak keras juga. Nah ini benar apa enggak ya, Mbak Ba Ika? Kaku ya. Iya kaku ya. maksudnya ya. Tidak berapa pendapat tapi enggak disuarin gitu. Iya, pokok kaku di sini pokoknya ini ma maunya mauku begini gitu aja. Tapi ya, diam aja. Tapi di sini masih ada kekakuan masih kurang luas lah istilahnya ya seperti itu Mbak Ika kira-kira ya, gitu kali Bapak. Kira-kira begitu ya. ya. Oke, okay, kalau memang kira-kira begitu, nanti begini aja Mbak Ika, coba Mbak Ika benar-benar mohon ampun pada Allah taala jika selama ini di dalam keluarga masih belum bisa eh, apa namanya? seiring di dalam keluarga, jadi masih ada sesuatu yang menjadikan hati Mbak Ika takut Mamaya Mohonkan ampunan itu pada Allah Ta'ala Dan jangan lupa Kalau memang itu tulangnya geser Coba periksa benar serius ke dokter Biarin pak dokter yang menggeser Kemudian mohon ampun seperti itu Mudah-mudahan Allah memberikan kesemuan Pada Mbak Ika ya Amin ya, ya. Sebelum ini bisa jalan gitu, ini Gak bisa jalan pas, ya. Sudah ya. ke orang pinter belum Bu Hebak Lagi berobat ke dukun patah ya? oh dukun patah, <laughs> dukun -dukun yang, patah yang diobatin lututnya padahal lutut kan harus lemes yes. ya kalau eh. yang diobatin lututnya jadi kaku dong jadi gak patah iya, iya coba <laughs> <laughs> <laughs> mbak Ika gimana nih mbak Ika kalau memang tadinya bisa jalan kemudian ke dukun patah <laughs> dukun patah kan? <laughs> iya sekarang saya mau tanya serius nih kalau memang itu ada sesuatu ilmu atau apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh Mbak Ika di dalam lututnya dari dukun tata ini Kalau memang itu tidak ada tuntunan di dalam sunnah rasul atau syariat islam Maukah ilmu-ilmu tersebut hilang karena Allah Mbak Ika? Ya saya dikasih ayat memang ya Pak Ustadz Dikasih ayat putih itu, itu katanya orang-orang Taufi Ya saya dikasih Mbak <gat> Mbak Ika, saya tanya Rido kok malah disap air. Iya, enggak ya. siapa yang nyap gitu Iya. <gat> <gat> iya <gat> <Iyi, gat> sudah. Nanti ke dukun patah deh, nanti iyi. diambil lagi. Ya. Begitu ya kira-kira ya, deh. Iya, Karena iyi. sudah ada yang ngantri nih, Ustaz. Iya. berikutnya. Halo, asalamualaikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, dengan siapa, Pak? Iya. Nama Barus Mula dengan Pak Ridwan dari Surabaya. Pak Ridwan dari Surabaya. Pak, Pak Rusmula dari Surabaya ini. Oh Pak Ruslan. Pak Ruslan atau Pak Abdullah? Rusmula. Pak Rusmula. Rusmula. Rusmula. Rusmula. Ruswan. Rusmula. Pak Rusmula ya. Ya. Oh iya, ya ya. Waalaikumsalam, ya. ya, ya. <tik> eh, ya. pak Ganu. Ini. Waalaikumsalam, alhamdulillah, ya, babak. Gimana pak Rusman? Babak dari mana bni? Ini Ustadz Ganu. Sby? Eh, <tik> Surabaya maksud saya? <tik> <tik> ya, saya ada dua masalah ini. Untuk satu aja satu satu pak, jangan banyak. Disini banyak bermasalah masalahnya pak. Iya, bener saya mohon satu Saya itu punya sakit sakit sakit baru itu kurang lebih delapan bulan itu sakit terus sembuh sakit sembuh sakit sembuh begitu saya sudah berapa kali ke beberapa dokter itu terus itu yang kedua itu masalah lambung terus liver itu ya kadang kadang nyeri kadang nggak nyeri juga Kain saya mohon Tuhan Untuk memberikan penjelasan Assalamualaikum oh, ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Rusmula Jangan ditutup dulu teleponnya ya Iya Pak Iya Pak Rusmula saya mau tanya Sudah punya istri Bapak? Sudah Pak Sudah punya putra? Sudah Pak oh, Sudah Pertanyaan saya mudah-mudahan Pak Rusmullah bisa menjawab jujur deh ya. Pertanyaan saya, apakah Pak Rusmullah sering jengkel khususnya kepada istri, jengkel ya, pada istri atau beberapa putra Bapak? Saya kira, saya kira enggak. apa? Saya kira Aus dikit. Tidak ada, Pak, Oh, enggak ya? Itu baru perakiraan Itu perakhiran. kalau umpamanya Pak Rusmullah dinasihatin istri mau kira-kira enggak enggak. Enggak jawab umpamanya, "He eh, insyaallah Bu, mau." Gitu, mau. Atau Pak Rusmullah menjawab dengan beberapa argumen? Ya, kalau memang ada yang baik, ya saya terima, Pak. Kalau enggak baik, ya saya tolak, Banyak yang baik apa banyak yang tidak baik yang diterimanya Bapak? Ya kadang-kadang banyak yang baik. Pak. Oh banyak yang baik. Bapak mau menerima? Ya. Oke. Okay. Ya mau menerima. Pak. Mau menerima. Ya. Pak Rusmula, Pak Rusmula termasuk seseorang yang nada bicaranya tinggi atau biasa-biasa aja? Biasa saja. -biasa, biasa saja. Pak Rusmula, kalau batu itu biasanya ada satu hal. Satu biasanya kalau bicara nadanya tinggi. Ini biasanya Kalau itu berhubungan dengan perut Perut itu berhubungan dengan Saling menasehati di dalam keluarga Kalau perut itu ada perih Biasanya ini yang saya ketahui nih, Biasanya kalau dinasehatin Ini menolak dulu Biasanya Biasanya seperti itu Tapi Pak Rusmullah tadi cerita Kalau dinasehatin mau menerima Jadi harusnya perutnya gak sakit Ini harusnya Menurut uh, Apa E, pengamatan saya selama ini Pak Rusmullah Nah, kalau batu nada bicaranya Pak Rusmullah tidak tinggi Ada satu hal Apakah Pak Rusmullah itu termasuk Gampang tersinggung Walaupun tidak harus Marah keluar Halo Pak Rusmullah Apa, Apakah Pak Rusmullah itu Orangnya gampang tersinggung Walaupun tidak harus keluar marahnya itu lewat kata-kata enggak tapi tersinggungnya di dalam hati itu apakah punya tipe ya. seperti itu? Iya, iya benar, benar, Oh iya, benar. Berarti ini yang saya anggap. Berarti memang kadang-kadang dinasehatin ibu ini enggak nerima dulu. Hmm. Nah, ini berhubungan dengaran perut makanya perih. Pak Rusmullah banyak mohon ampun pada Allah taala karena memang ada hubungan dengan perut dengan uh, batuknya makanya diobati di dokter hanya sebentar kemudian Muncul lagi karena memang ada Sikap tersinggung yang Agak kuat dalam hati Baik. Mohon itu ditiadakan di, Dan mahan, banyak mohon ampun Pada Allah Ta'ala Dan sikap itu dirubah Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan Pada Pak Rasulullah ya, amin Ya, ayo hey, Ustaz terima kasih Pemirsa Bengkel Hati dimanapun Anda berada, para jamaah di Masjid An Nida Tentunya masih ada Beberapa dari jamaah yang akan Bertanya secara langsung Jangan anda kemana-mana Karena Ustaz Danu dan Daizaki Dalam bengkel hati akan kembali Setelah yang berikut ini Alhamdulillah Terima kasih Allah Karena engkau telah memberikan anugerah Tiada henti kepada kami semua Baik untuk berikutnya Kita persilahkan lagi kepada Jamaah di Masjid Anida An Yang sudah siap untuk bertanya secara langsung Bersilakan Iya Bapak Namanya siapa dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abu Bakar Dari desa Air Molek Provinsi Riau Masalah yang akan saya Kemukakan hmm? Saya sering melakukan Salat malam tahajud Uh, suatu, suatu saat saya menerima petunjuk uh, mendapatkan ilmu bela diri Waduh, keren juga ya Kayak film-film di Santung sana ya Iya. Terus gimana? Gimana Pak? Kelanjutannya? Kelanjutannya karena mungkin karena saya sering didolimi oleh polisi oleh tentara di Aduh, jangan disebut. Apa, di sini. Aduh, nanti dikira kita itu benci beneran enggak sih ya? Hmm. Tapi enggak enggak enggak ya. ya istilahnya begitu ya. Silakan, Bapak. Jadi saya mendapatkan eh uh, bela diri yang bisa dites gitu. Wah, dites. Betul. Di Betul, Pak. Gimana ngetesnya? Ya, pomnya kita diserang oleh oleh pihak lawan gitu. Ah. Nah, kita bisa membela diri gitu. Oh gitu. Silat, nah. maksud, kayak silat memangnya. Se Seperti silat, tapi saya tidak belajar silat. Oh, bisa T sendiri, pak? Bisa, karena petunjuk sering melakukan solat tahajud. Oh, oh gitu. Terusnya? Terus oh, ya. ter bisa nih kita ajak ke taman safari maksudnya dites di kandang macan <laughs> insya Allah bisa oh, jangan bisa juga. Apa, eh, takut saya nah, <laughs> ini bercanda bapak tuh sudah selamat sih Star, <laughs> ya. yang saya penasaran tiba-tiba bisa itu bapak kaget ya pada awalnya mungkin ya saya tidak kaget karena sebelumnya saya pernah belajar bela diri tetapi hmm. uh, oh. gurunya meninggal hmm -hmm. kemudian kelanjutannya ya melalui sholat ta'ajud itu ada petunjuk melalui mimpi oh, kadang-kadang okay. berulang mimpinya. kali gitu uh, mimpinya kayak apa? ya sepertinya uh, lawan itu menyerang kita kita balas gitu oh, saya di pihak yang menang gitu ah, di pihak yang menang ya? <laughs> iyalah kalau mimpi itu kayak saya kalah terus kalau udah mimpi ketemu sama genderul saya ada <laughs> takut <laughs> ya minta bangun-bangun <abut>. <laughs> keringetan <laughs> Aduh ya Allah. Uh, bapak, terus yang mau bapak tanyakan gimana ini? Uh, yeah. Masalah yang saya katakan bela diri ini udah pernah dibuktikan di kampung saya sendiri di Air Molek, gitu. Jadi uh, uh. satu lawan banyak gitu. Uh, uh. Ah Ternyata saya yang pihak yang menang dan uh, pihak lawan itu tidak bisa menyerang saya baik dari depan maupun dari belakang atau dari samping. Oh kepental gitu, gitu maksudnya? Uh, itu tidak saya lakukan. Karena saya memberi contoh satu pukulan saja begitu. Oh gitu. Jarak jauh hmm. atau nempel, Pak? Uh, insya Allah nempel gitu. Oh jadi kalau diserang enam nempel semua nanti gimana? Satu saja saya pukul, yang yang lain yang lain takut sendiri gitu. Oke. Oh ya ya ya. Tapi itu sadar Bapak ya? Saya sadar. Terus yang mau Bapak tanyakan gimana? Yang mau saya tanyakan. Ilmu ini benar atau salah? Kalau salah, saya mohon uh, bantuan Ustadz Lano untuk oh, dibuang ya. hmm. gitu. Saya tidak mau ilmu yang tidak benar ada pada diri saya. Alhamdulillah. Iya, Iya, Iya, ya. ya, Bapak. <tuh> Sebenarnya kalau ilmu itu awalnya dari mimpi itu sudah banyak curiganya deh saya. Saya pribadi ya. Karena jujur aja namanya makhluk-makhluk Allah itu memang bisa masuk lewat mimpi Memang ada orang-orang tertentu yang mimpinya itu bisa menjadi kenyataan Itu ada, tapi itu kelasnya para nabi Kalau kita-kita sendiri itu Ya sesekali ada, tapi tidak setiap mimpinya dia di antara ribuan yeah. itu Bolehlah sekali ada Yang memang bisa dikatakan benar Tapi kalau setiap hari benar itu yang saya curiga Karena kalau setiap hari benar Yang perlu saya tanyakan adalah Setiap detik saya harus melihat tingkahnya betul. Perkataannya Kalau namanya tingkah dan perkataannya itu Tidak mencerminkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Asuna Saya langsung Oh ini gak beres ini berarti Nah hmm. disinilah Bapak Bapak Abu Bakar tadi ya Abu Bakar betul. Bapak Abu Bakar Barangkali itu dulu runutan dari sebelum Bapak Sebelum ada ini Bapak itu pernah Ikut bela diri Kemudian guru beliau guru Bapak itu meninggal Nah, Karena ada beberapa hal Bapak itu sering merasa Didolimi, sering merasa didolimi Sering merasa didolimi Itu mengakar pada hati Nah, Pada hati inilah terbaca oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain Yang dia memang barangkali Dia memang punya Keistimewaan bisa bela diri Ini barangkali Ya Pak ya Kemudian beliau setelah Bapak tahajud dalam mimpi mereka begini, begini, begini, begini, seperti itu. Nah, disinilah yang harus kita sesuaikan. Kalau Bapak memang, kalau saya jawab itu benar dan salah, saya nggak bisa menjawab. Kalau memang Bapak menginginkan, Ustadz, kalau memang itu nggak baik atau tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasul, saya mohon dihilangkan, nah itu baru saya akan menjawab. Uh, Mem membantu istilahnya bapak. Iya pak Ustadz. Ka ya. Karena apa? Karena banyak dari saudara-saudara kita itu masih suka memelihara ilmu-ilmu seperti itu. Saudara kita hmm. seiman, ya. tidak tidak usah seperti itu. Banyak saudara kita yang memang dia kelihatannya Ustad, itu ya. ya, itu juga mempunyai ilmu kepala. Padahal ilmu kepala di dalam Islam nggak ada, kan begitu? Hmm. kan susah saya. Betul. Padahal. Doa-doanya kelihatan islami Betul kan? Betul, Betul ya? ya? Nah disinilah yang mau saya luruskan Kalau Bapak benar serius Satu hal Kalau kita mau mengacu pada firman Allah Seseorang atau siapapun orangnya Yang pernah mendolimi Pak Abu Bakar Kalau menurut tatanan Quran dan Asunah Doakan beliau-beliau Agar beliau itu menjadi orang baik Orang hmm. soleh dan diselamatkan dunia dan akhiratnya hmm. baru itu Islami. Hmm. Nah dari situlah mulai kita itu nanti akan mendapatkan hidayah, hidayah, hmm. hidayah, rahmat, rahmat, rahmat. Yang intinya nanti kita cukup kalau ada sesuatu dengan berdoa pada Allah Taala. Hmm. Nah Pak Abu Bakar kalau memang Bapak itu benar-benar uh, merasa kurang yakin. Niatkan benar Kepada Allah Ta'ala bahwa Kalau memang ini tidak benar ya Allah Aku mohon agar engkau bersihkan Ini benar, serius Jadi bukan mau kita membela diri saja Tapi serius Karena kalau boleh saya ceritakan e, Nanti kalau kita mampu bela diri Rata-rata, ini rata-rata bapak ya Rata-rata, maaf ini Saya minta maaf, bukan saya merendahkan bapak Rata-rata hati kita pasti merasa agak lebih tinggi, biasanya seperti itu. Yeah. Jadi melihat orang lain tuh kayak ah itu. Nah ini yang harus kita bangun bahwa yeah. di dalam Islam kita disuruh rendah hati, ya kan susah sekali. Padahal kalau kita mampu mengalahkan orang lain, pasti kita itu ada yeah. naik. Nah inilah yang susahnya. Kalau hati kita sudah naik, kita akan jauh dari kasih Allah. Pasti Karena hmm. sudah di, Saya tadi sempat saya ceritakan Di dalam firman Allah Ta'ala Wa ibadurrahmanilladina yamsuna Alal adhi Di sini artinya Dan hamba-hamba Allah yang dikasihi Jadi dikasihi oleh Allah Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi Dengan rendah hati Betul-betul Tenang Jadi tidak merasa kita itu didalimi Tidak Jadi kita merasa yang orang mendalimi kita malah itu ujian saya Jadi hanya seperti itu Nah hmm. kalau Pak, Pak Abu Bakar benar serius Mudah-mudahan habis acara ini Nanti kita ada off air Nanti Pak Abu Bakar mengikuti doa-doa Yang nanti bisa saya sampaikan dan Tapi itu terus ikhlas Keikhlasan Pak Abu Bakar dalam sholat-sholat ta'ajud hmm. Sholat-sholat ta'ajud juga jangan untuk Biar tidak didolimi. Jadi niatnya memang benar-benar karena Allah Ta'ala. Sehingga nanti biar kita lurus sholatnya kita sudah benar. Hmm. Insya Allah nanti mudah-mudahan rahmat itu datangnya insya Allah juga benar. Saya tidak berkata. Bela diri yang ada pada Pak Abu Bangtar ini salah dan benar saya gak bisa berkata. Hmm. Tapi kalau memang benar ingin berjalan di jalan Allah Ta'ala. Bapak itu harus hati-hati. Benar. Karena... Hmm yang namanya makhluk Allah khususnya bagi saudara-saudara kita yang bercerita tentang yang namanya jin, dia bisa menyelinap sewaktu-waktu dan dia bisa mengkompori hati kita. Dan hmm. itu yang saya takutkan bagi diri saya sendiri maupun bagi saudara-saudara saya. Nah, ini nanti Bapak acara ini belum selesai, Bapak harus niatkan benar. Lurus lagi, hmm. lurus lagi, lurus lagi karena Allah kalau mau sudah siap. Mudah-mudahan nanti ada of air sehingga kita bisa berdoa bersama. Mudah-mudahan Bapak ikhlas rida karena Allah. Amin. Ya amin. Begitu ya Bapak ya? Uh, Pak Ustaz boleh satu lagi Pak Ustaz. Lah, udah Bapak. Satu aja cukup karena waktu yang tidak memungkinkan dan ada beberapa pertanyaan lagi. Uh, kalau kata saya Ustaz, kalau ya. memang ada yang halus-halus di dalam jasa beliau enggak perlu dihilangkan. Iya. Kenapa? Karena ini bisa direkrut untuk jadi atlet bela diri nasional. Iya, <SILENCIO> kebetulan <SILENCIO> uh, saya tidak mau gitu, ah, di di <guluh> dihilangkan saja yang malu-malu. Oh, ya. Insya Allah Pak Abu Bakar keikhlasan Bapak, ketulusan Bapak yang menginginkan hanya riba Allah Taala. Mudah-mudahan ini bisa mem membantu menggampangkan mereka-mereka yang ada di dalam tubuh bapak itu keluar nanti ya ya insyaallah amin ya baik amin. bapak mohon maaf pertanyaan yang tidak bisa diajukan lagi para pemirsa bengkel hati di nama dimanapun anda berada jangan kemana-mana jangan pindahkan channel televisi anda tetap di bengkel hati bersama Ustadz Danu dan Daisaki akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbus Samawati Wal Art Terima kasih atas segala apapun Yang telah diberikan oleh Allah Allah yang telah menciptakan Langit bumi, alam semesta Beserta isinya Baik Ustadz, untuk berikutnya Kita hmm. persilahkan Satu lagi kepada uh, Seorang bunda yang siap bertanya Dan ini mewakili Jamaah ya, yang pagi hari ini Datang secara rombongan Jauh dari Palembang Ibu buang PMP enggak? Ya. Oh ya khusus buat saya dan Ustaz Danu ya Ya, ya. Baik silahkan bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haja Saudariah Nama saya Haja Saudariah Dari Majelis Taklim Masjid Masjid Raya Tekwa Palembang Masjid apa ibu? Masjid Raya Takwa Palembang. Oh, kayak di Lampung aja Masjid Takwa Palembang. Iya silahkan bunda. Saya mau itu, Pak Ustad saya mau bertanya, ya. Saya ini mempunyai penyakit darah tinggi dan kaki-kaki sakit. Nah, yang saya pertanyakan, bagaimana Pak Ustad untuk mengatasinya supaya jangan sampai seteruk dan apa amalnya dan apa zikirnya Dan obat yang kaki sakit itu oh. Apa obatnya Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi ini, wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi penyakit terberat ini Ustaz Setruk <laughs> Setruk, dua truk belum? Dua truk. Belum, itu mencegah maksud saya Oh iya, mencegah ya. Alhamdulillah, Ibu ya. Haja siapa tadi? Haja Saudaria Haja Saudaria Saudaria Saudaria Saudaria yeah. Haja Saudaria Saudaria oh, ya. Saudara Saudari ya, saudari saudari, oh ya ya ya. Jadi saudara masyarakat wanita, namanya begitu ya, oh, ya ya. Nah. Jadi saudari saudari, ya. saudari ya. ya. Ibu, nah, sebenarnya kalau tensi tinggi itu, insya Allah satu permasalahan Ibu itu kalau melakukan sesuatu, yang pertama suka terburu-buru atau sering jengkel, pilih yang mana? Suka terburu-buru atau sering jengkel, Ibu? kedua duanya kedua duanya ya? Waduh, <laughs> gitu orang <laughs> Subhanallah ya. Benar, jadi tensi tinggi itu kenapa dokter itu tidak mampu untuk menurunkan Kecuali obat, obat, obat, sampai Sampai akhir hayat itu obat untuk menurun tensi mm. Itu sebabnya cuma dua masalah Yang pertama melakukan sesuatu itu terburu-buru mm. Yang kedua sering jengkel atau sering marah Nah ya dua ini <laughs> Kalau ibu ingin Ya. Zikirnya bagaimana untuk menghilangkan dua Zikirnya dua ya. Jangan terburu-buru dan <laughs> jangan jengkel. jengkel Itu zikir ya. Kan ingat kepada Allah ya Terburu-buru sifatnya setan Jengkel sifatnya setan juga Jadi <laughs> harus kita hilangkan Insya Allah tensi ibu akan normal lagi ya. ya. Kalau ya. permasalahan kaki-kaki itu sakit ya. Kalau biasanya Kalau di keluarga Dulu bukan sekarang hmm. Dulu Ibu sering ngomel dan marah-marah Hanya itu aja Betul apa enggak? Nah itu Ibu yang bisa jawab yeah. <si Beautiful>. Ya <royalty> Iya Ibu itu malu. <Argent travaille> Ibu uh, nanti ngomelnya Dikurangin yeah. Marahnya dikurangin di dalam keluarga Maupun nanti di majelis taklim Juga harus dikurangin, Benar kan Ibu milih Tidak stroke ya Kemudian diganti dengan senyuman, diganti zikrullahnya dengan astagfirullahaladzim. Seperti itu terus menerus dengan santai mengingat kesalahan dan dosa-dosa ibu, mudah-mudahan ibu benar-benar dilindungi oleh Allah Ta'ala tidak stroke. Amin. Amin. Ya. Ya. Dijalankan ya, ya, ya. aset saya, Bu. Iya, iya. Insyaallah ya. Iya, Insya lah ya. ya, ya. amin. Waktu yang singkat, Ustaz. Dan subhanallah. Kalo... Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wong kita Palembang ini kuat sarapannya aja tempe pakai cuka. Pakai terak. Ya, terak. Ya. Lambungnya kuat. kuat tapi yeah. biasanya giginya suka sering rontok <tuh> Baik. Ustaz subhanallah, Ibu Mohon maaf untuk Anda. Baik Ustaz, untuk berikutnya kami persilahkan kepada Ustaz Untuk memimpin doa untuk melengkapi acara kita Iya, terima kasih Dai Zaki Alhamdulillah jamaah Masjid Anida Dan juga pemirsa Bengkel Hati Yang dirahmati oleh Allah Amin, Alhamdulillah Marilah kita di akhir acara ini Kita berdoa kepada Allah Ta'ala Dengan tulus, dengan khusus Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita Amin, Amin Dara Barang-Ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar. Engkau yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Allah. Jika kami sering melakukan kesalahan dan dosa Sejak akil balik hingga saat ini Amin Ambulilah dosa kami Ya Allah Dosa yang kami lakukan dari dosa kecil Hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu Ya Allah, Amin. Allah. Ya Allah Ambulilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami Amin. Kepada istri kami Amin. Kepada anak-anak kami Amin. Kepada saudara-saudara kami Amin. Kepada teman-teman kami Amin. Dan juga kepada hambamu yang lain, Ya Allah Amin. Dan juga kepada makhluk yang kau ciptakan di muka bumi, ini Ya Allah Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapan, Ya Allah Amin. Dosa kepada ibu dan ayah kami Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan Amin. ayah kami, Ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mohon kepada Ya Allah agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayang, Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami. Amin. Alhamdulillah, Engkau telah Mengizinkan kami menjalankan syariatMu ya Allah kami. Hmm. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki. Hmm. Ya Allah, jika kami masih banyak melakukan kesalahan, sehingga Engkau berikan kepada kami peringatan. Berupa sakit yang ada pada badan, badan kami Kami mohon Amin. ampun Kepadamu Ya Allah Amin. Dan kami mohon agar kau berkenan Menyembuhkan penyakit kami Ya Allah Amin, Amin. Dan menghilangkan musibah yang ada pada diri kami Ya Allah Amin, Amin. Ya Allah jika diantara anak-anak kami Ada yang sakit kerana kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya Ya Allah Kami mohon ampun kepada mu ya Ghaffar Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Salam Agar kami keluarga lebih sujud kepada mu ya Allah Amin. Ya Allah Kami mohon kepada mu ya Allah Jauhkanlah kami dari guraan syaitan yang kau kutub, Ya Allah Amin. Jauhkanlah kami dari kejengkelan dan amarah yang ada pada hati kami, Ya Allah Amin. Ya Allah, dekatkan kami dengan kesabaran-Mu, Ya Allah Amin. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh Amin. Ya Allah, Ya Razak Mudahkan kami dalam cari rezeki yang halal dan tayyub di muka bumi ini Ya Allah Amin. Agar hati kami tenang dan tenteram Ya Allah Dan Amin. sebagian kami berikan di jalanmu Ya Allah Amin. Ya Allah Kami mohon kepadamu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Amin. Mudahkan pekerjaan dan usaha yang kami jalankan di muka bumi ini Ya Allah Amin. Ya Allah kami adalah hambamu Ya Allah Yang masih banyak salah dan dosa Hanya kepadamulah kami menyembah dan Amin. hanya kepadamulah kami meminta pertolongan Ya Allah ya muji Kami mohon agar engkau berkenan mengabulkan doa kami Amin. La ilaha illallah muhammadur rasulullah Rabbana atina fitunya khasana Wa fil akhiratih khasana Wa qinna baban nar Walhamdulillahirrabbilalamin Walhamdulillahirrabbilalamin Mudah-mudahan ilmu yang kita terima di pagi hari ini barokah dan senantiasa membawa manfaat Pemirsa bengkel hati di seluruh tanah air dimanapun anda berada. Terima kasih atas segala perhatian. Ustaz Danu dan saya, Daizaki, mohon maaf serta mohon undur. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.